Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Lahi hada man ahabba ila l-imani. وعنه على تقويته وصلى الله وسلم على امام المؤمنين حبيب رب العالمين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان Wathabit kuluban ala dinik Wathabit kuluban ala Tawhidik Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Urzuk Urzukna الايمان كما رزقت به احبائك واصفياك اللهم يا ربنا اغثرنا معزوم رتي المؤمنين والمخلصين والمخلصين اللهم يا ربنا ان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت ke jannah ba'da al-maut amma ba'du Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Hal yang paling mahal yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah iman Dan alangkah banyaknya orang tercabut imannya Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, ada orang di pagi hari dia masih beriman sore harinya sudah keluar dari iman Ada orang yang pada sore harinya masih beriman pagi harinya sudah dicabut imannya Ini pada satu orang Pada diri satu orang bisa terjadi dalam waktu yang singkat Dan itu pun bisa terjadi dari generasi ke generasi Bapaknya ahli ibadah, ahli sholat Tetapi anaknya Bisa saja sudah keluar dari agama yang benar Atau tidak kenal agama Nabi Muhammad Biarpun katanya beragama Islam Dan pergeseran nilai iman itu perlahan Halus tidak terasa Tiba-tiba giliran generasi berikutnya sudah berubah tidak pernah kenal bapak. Tidak pernah kenal orang tua. Tidak pernah kenal manhajj orang tuanya. Tidak pernah kenal akidah orang tuanya. Maka ini yang harus kita hadirkan selalu dan selalu agar kita ingat. Jangan sampai anak kita menjadi anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu yang paling mahal. Yang akan kita hadiahkan kepada anak adalah Yang paling mulia adalah bimbingan menuju keimanan. Iman yang memberi adalah Allah. Tetapi kita sebagai hamba menjadi juru dakwah, penyeru mengajak kepada keimanan. Maka hadiah yang paling besar yang dihadiahkan oleh orang tua kepada anak adalah pendidikan agama. Makanya kita masih dalam irama pendidikan anak. Jangan lupa impian dan tujuan kita adalah. Menjadikan anak kita itu selamat di akhirat nanti. Yang sering kita lupakan. Rajin mencarikan rizki buat anaknya. Tapi lupa mencarikan roh. Makanan rohnya bagi sang anak. Baik kita akan lanjutkan pendidikan anak. Kita bawa anak kita kepada anak-anak. Menjadi anak-anak yang beriman dan soleh. Kemarin sudah kita hadirkan masalah memilih pasangan luar biasa ini. Pasangan ini aduh masyaallah. Besar pengaruhnya terhadap anak. Memilih pasangan yang benar yang agamanya benar. Makanya sungguh unik dan aneh. Jika seorang muslim menikah dengan orang di luar Islam ini kita ulas. Biarpun di dalam Islam adalah pernikahan itu sah dengan ahli kitab. Dengan beberapa syarat-syaratnya menurut Mahathab Imam Syafi'i yang berbeda dengan jumhur ulama. Mahathab Imam Syafi'i ketat. Orang di luar Islam. Seorang lelaki, muslim menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Di dalam Islam adalah hal ini sah-sah saja, akan tapi lihat secara akal, pilihan. Apa yang dicari? Ada masalah ini, masalah al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah, hakikat mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Mungkin ada yang tergoda katanya, Masya Allah wanita itu biarpun tidak beragama Islam, tapi perilakunya, tingkah lakunya istimewa baik sekali. Coba ada atau tidak seperti ini? Banyak. Tergiur dengan itu semua. Tingkah lakunya baik, perilakunya baik, sopan santunnya baik. Cukupkah itu untuk kita jadikan pasangan? Ini karena banyak wanita-wanita, laki-laki muslim, Menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Yang lebih hina lagi adalah muslimah. Yang kebawa kepada orang di luar Islam. Sekarang laki-laki yang muslim saja menikah dengan orang di luar Islam. Ini gak ada kecocokan, gak ada kesuaian kalau kita pikirkan dan renungan. Coba, alasannya dia baik. Asalnya dia sopan, santun. Subhanallah sadar atau tidak, imannya di mana coba anda seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita anggap saja dia muslimah wanita itu perilakunya baik kepada anda baik sopan santun, tidak menyakiti dengan lidahnya tidak menyakiti, oh, tidak pokoknya tingkah lakunya baik hanya satu tok Dia mencaci maki orang tua Anda. Ayo. Mengatakan orang tua Anda adalah menyebut nama binatang. Orang tua Anda seperti binatang ini. Ini ini. Ayo. Bisa tidak menikah dengan wanita itu? Jujur. Susah. Anda ingin meminang seorang anak gadis yang dia perilakunya baik, sopan, pengabdiannya kepada Anda ada. Wah, cantik, akan tapi kerjanya, mulutnya mencaci maki. Orang tua anda, orang tua anda disebut binatang ini, binatang itu, ah, kira-kira, bisakah kita menikah dengan wanita ini? Tidak bisa, jujur, susah. Gimana orang tua saja dicacing maki, saya bisa menikah dengan dia? Orang tuanya yang dicacing maki. Bagaimana jika yang direndahkan adalah Tuhanya Allah? Ayo. Sebaik apapun dia orangnya lembut tapi mengatakan Tuhan Allah itu punya begini, begini. kok enggak sadar itu? Mungkinkah ini coba kalau kita renungi ini? Ini adalah pernikahan silang ini yang sering digembar-gemburkan. Sebetulnya prinsip wahai orang yang beragama Kristen, kalau anda jujur dengan agama anda dan mencari keindahan, tentu anda tidak akan berpikir menikah dengan orang di luar Kristen. Selesai. Paling cocok suaminya ke gereja, istrinya ke gereja. Kan begitu. Kenapa harus berambisi untuk mohon maaf, program tahun 84 ada long term programik nanti ada jangka panjang mengkristenkan orang-orang di Indonesia, di antaranya adalah asal tahu saja. Menikahi. Kalau tidak mau dinikahi, hamili. Nanti pasti dikasih sama orang tuanya. Oh luar biasa. Kita tetap wajib menghargai orang Nasrani yang hidup bersama kita asalkan dia sesuai dengan adabnya. Tidak menodai akidah kita, tidak merendahkan wanita kita. Kalau dia merendahkan wanita kita dengan menzinai dan sebagainya, itu harus dihancurkan. Karena apa? Melanggar. Bukan saja dia orang Islam pun harus dihancurkan. Ini bukan masalah membeda-beda, bukan masalah uh, agama Islam tidak ngerti makna kebersamaan, tidak. Tapi kurang ajar. Tidak mungkin kita bisa mempertemukan hati yang sementara keimanannya adalah beda. Iman kepada Allah. Lagi kita mau menikahi seorang wanita yang mencaci orang tua kita saja, enggak bisa. Bagaimana kita akan menikahi wanita yang setiap saat mencaci Tuhan kita? Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang Maha Tunggal dikatakan, Allah, begini Allah punya sifat-sifat yang sangat tidak sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Hati-hati, ini model-model semacam ini banyak. Ada orang wanita muslimah menikah dengan orang kafir, orang di luar Islam. Atau wanita, seorang laki-laki muslim menikah dengan orang di luar Islam. Apapun alasannya, harus berpikir cerdas. Sih. Bisa tidak? Kalau dia beriman, mustahil dia. Susah menerimanya. Ada pun yang terjadi pada masa-masa yang lalu, ada sebuah misi di saat negara Islam kuat kemudian di samping itu ada beberapa aturan diantaranya adalah kalau seandainya, mohon maaf contoh saja seorang laki-laki menikah dengan wanita nasrani, itu pun setelah diantara, ditanya sebab-sebabnya kemudian setelah itu apa? diperkirakan kalau seandainya laki-laki itu meninggal nanti siapa yang ngurusi anaknya kalau negara-negara agama, negara Islam langsung kalau ada seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab kemudian laki-laki itu meninggal, langsung anak-anaknya diurusi oleh negara, agamanya selamat, ayo kalau di negeri kita seorang muslima, Muslim ustad, besar menikah dengan ahli kita, punya anak 10, meninggal masih kecil-kecil, ayo jadi apa anaknya, jujur relakah kita semacam ini, loh ini lo pendidikan anak ini yang harus kita pikirkan ini karena anda belum tentu bakal panjang umur, semoga panjang umur anda belum tentu bisa saja setahun dua tahun meninggal, semuanya mungkin meninggal esok hari Makanya pilih pasangan yang benar dan sudah kita bahas pada hari yang lalu. Mungkin kita pergi dalam waktu yang panjang kita kembali lagi. Mungkin kita pergi tidak kembali lagi. Ayo. Ini yang harus kita perhatikan. Istri yang benar jangan asal perempuan. Pria yang benar jangan asal laki-laki. Tolong ini, adalah milih pasangan. Karena anda bisa saja pergi ke tempat yang jauh. Mungkin anda meninggal duluan. Siapa yang ngurusi anak-anak anda? Na'udzubillah tak tanya anak Anda tidak kenal Allah enggak kenal sujud subhanallah relahkah kita kalau anak kita masuk neraka bisa saja sebabnya kita kita yang mas kita yang meninggal duluan tak tanya dapat kiriman siksa-siksa terus karena anak kita tidak kenal agama kenapa karena kita salah memilih pasangan kita mati duluan pasangan kita enggak benar anak kita tidak dididik anak itu akan menuntut karena bapak saya telah salah memilih ibu yang tidak benar ini yang harus perhatikan, tolong milih pasangan yang benar adik-adikku yang aku cintai, jangan nuruti hawa nafsu, hawa nafsu itu kendaraannya iblis, kendaraannya setan. Lihat unik, orang kalau sudah dikendarai hawa nafsunya lucu, di dunia man manusia yang banyak seolah-olah hanya dia saja. Gula jawa rasa coklat. <tuh> Kalau tak dia enggak mau, enggak dia mau. Ah, subhanallah. Kalau hati kosong kan enak, enggak bisa ini tenang, pindah yang ini enggak diterima sama calon mertua ini, cari ini. Eh, dapat lebih gede lagi nih, hati dia. Ini satu tok dia, tak sudah itu mertuanya cemberutan, bapaknya kurang ajar. Ah, masya Allah, habis. Inilah. Baik, pilih pasangan itu adalah pendidikan anak yang harus perhatikan. Kemudian setelah memilih pasangan anak sampai anak itu hamil, sampai sampai apa, sampai menikah, pernikahan dengan cara yang bagus. Baru setelah pernikahan apa Ini yang akan kita bahas pendidikan masih Pendidikan anak yang selanjutnya adalah Awal pertemuan suami istri Jadikanlah saat itu adalah saat yang sangat indah Bukan untuk diri anda Indah untuk anak-anak anda Ibaratnya anda saat itu meratakan tanah Untuk dipersiapkan tumbuhnya tanaman yang bagus Jadi saat itu anda harus membangun hubungan suami-istri yang bagus. Suami-istri yang saling menghargai, menghormati. Ini kunci. Jadi sebelum anak kita lahir, orang tua harus membangun keindahan di sini. Apalagi mohon maaf kalau baru nikah pertama itu mudah untuk membangun keindahan karena semuanya masih saling merindukan belum ada aib dan celah yang terlihat. Sehingga mudah sekali dibangun keindahan saat itu, maka dijaga. Harus indah. Saling memaafkan ia, saling mengengitkan ia. Dua kunci ini saling memaafkan dan saling mengingatkan sehingga terus pada jalan yang benar tidak ada penyelewengan di sini jangan sampai ada suami menghinakan istri sebelum anak lahir jangan sampai istri menghinakan suami sebelum anak lahir ini kita persiapkan sebab nanti kalau sampai anak itu lahir dia akan hidup sesuai dengan biah sesuai dengan miliu sesuai dengan lingkungannya. Lingkungannya caci maki jadi anak sukanya caci Hilang penghormatan kepada orang tua, barokahnya hidup dicabut karena durhaka kepada orang tua, sengsara anak jahat. Enggak benar. Suami istri yang indah. Suami istri yang saling mencintai, maka ini pembahasan sendiri keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga itu sebetulnya mempersiapkan mengadakan satu situasi keadaan yang nyaman buat anak-anak sehingga anak kerasan di rumah saling menghormati di rumah kalaupun pergi ke tempat yang jauh kerinduannya ada di rumahnya tapi kalau di rumah perang melulu, suami istri ber berantem, Allah-Allahan olo anak sumpah mau pulang ke rumah tunggu dulu, kenapa? jam sekarang biasanya papa mama ribut, ntar ajalah di pinggir jalan tuh hanya kenal mabuk tidak kerasan di rumah akhirnya ketemu teman-teman di jalan ini ini harus kita perhatikan, ini awal pertemuan. Jadikan pertemuan yang sangat indah. Sehingga di awal pertemuan, ingat doa-doa. Jangan mentang-mentang halal itu. Dalam bahasa hantam kromo, itu artinya apa? Tidak pernah pakai tata kerama dalam hubungan suami istri. Ada adabnya, membaca Al-Quran, membaca sholat hajat dulu. Soal kemudian sujud syukur Allah telah berikan yang halal. Kemudian didahului dengan muqat, kalimat-kalimat yang indah. Didahului nasihat-nasihat. Karena hati itu terbuka. Istri pasti mau dengar itu. Suami pasti mau dengar nasihatnya nasihat yang indah. Melakukan cara perhubungan ber suami istri yang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Cara yang benar. Rambu-rambunya dipatuhi. Hadirkan makna syukur. Nah, membangun kebaik, ke keindahan dalam rumah tangga. Dan diupayakan. Mohon maaf. Ada sebagian yang, nah ini program negara ya. Biasanya harus pakai KB ya, kontrasepsi dulu ya. Sementara dianjurkan sunnahnya adalah justru tidak. Air mohon maaf ini kali majelis yang mulia. Air mani di saat pertama pertemuan suami istri adalah yang paling barokah. Ditunda 3 bulan 4 bulan menikah ya. Ini akan tapi kalau satu hal karena satu hal harus diselesaikan sekolah harus ini itu lain cerita. Ada masalah kb itu bagaimana hukumnya ini pembahasan sendiri tidak kita bahas di sini. Akan tapi asal tahu saja bahasanya. Air mani dalam pernikahan yang pertama kali itu paling barokah Sebisa mungkin jangan dibuang di luar rahim Kalau jadi anak insya Allah itu adalah bibit anak yang soleh Kalau saya belum gimana sudah telanjur nih kayak, Telanjur pakai karena menurut aturan ini harus disuntik habis Selama tiga bulan agar anda hamil dulu biar punya persiapan untuk ini Gimana ini? Nah, minta kepada Allah Allah bakal mengembalikan insya Allah Tapi sebisa mungkin adalah Jangan dibuang di luar rahim ini sebisa mungkin bukan wajib loh ya nanti bingung ya nanti sebisa mungkin karena di situ adalah barokah dan barokah itu maknanya menjadikan anak ini yang baik kemudian jangan lupa berdoa jadi saat seorang suami keluar mani ia membaca doa dilintaskan di dalam hatinya Allah majannibna syaithana janibi syaiton, ma razaqtana ya Allah ini doa jangan sampai lupa biarpun mohon maaf sudah divonis oleh dokter katanya gak bisa melahirkan doa ini tetap berarti khusus nuduhan pada Allah. Bisa saja dirubah nanti. Dan dia sudah mendapatkan pahala anak itu nanti. Sehingga hubungan seks itu kan bukan semata mata seks. Tetapi ada harapan agar punya anak makanya hadirkan doa. Allahumma ya Allah jannibna syaitana jauhkan kami dari setan wa jannibisyaitana ma razaqtana dan jauhkan setan dari mengganggu apa yang kau berikan kepadaku rezeki anak nanti. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW, sungguh indah Rasulullah tuh dalam segala bentuk segala pekerjaan diajari oleh Rasulullah dengan doa-doanya. Ini juga muqaddimah. Maka ini tidak pernah terbayang kecuali dalam pernikahan yang halal. Nauzubillah semoga Allah menjauhkan dari zina. Zina berdoa Ha? Orang melakukan zina yang hina busuk itu berdoa Allah majani bishaiton, majani bishaiton marosaktana. Ya Allah berikan anak yang soleh berkat berzinaan. Hawa nafsu tidak akan ingat Allah itu, apalagi ingat anak soleh. Yang melakukan berzinaan tidak akan ingat Allah, tidak akan ingat anak soleh. Bahkan majaz ni, zani, hina yesni, wawam muhmin. Tidak ada orang berzina kecuali saat itu imannya ditanggalkan. Tapi orang lagi bersenggama dengan istri ibadah. Mulai dari menyentuh tangannya itu ibadah sampai dia menemukan kesenangannya itu adalah ibadah. Luar biasa. Ditambah dengan syukur lalu dibarengin dengan doa, doa akan lahirlah anak-anak yang soleh. Jadi berdoa ini penting, jangan lupakan doa. Mentang-mentang sudah tua barangkali sudah tidak punya anak lalu enggak doa. Doa ini luar biasa. Kalaupun tidak punya anak sudah akan mendapatkan pahalanya punya anak. Allahumma jannibna syaithan wajannibisy syaithana ma razaqtana. Kemudian seekal ulama menganjurkan kita membaca Inna angzalna, tapi di dalam hati sebab orang junub enggak boleh baca Al-Qur'an kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri sampai selesai, insyaallah anak itu akan dijauhkan dari zina. Zina ngeri Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Hindah. Apalagi program di luar untuk mengeluarkan kaum muslim dari Islam dengan perzinahan dan ini kita ketemukan di mana-mana, di jauh timur, di ini, di pelosok-pelosok ini. Masya Allah, semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Baik, setelah itu apa? Muncullah kehamilan, jadi pergaulan yang baik mulai dari persenggamaan dengan cara yang baik, muncul kehamilan, nah ini tanda-tanda bahasanya akan ada orang yang ketiga. Selain suami istri, bakal hadir orang baru nanti. Maka agar benar-benar kita tetap di jalan Allah, ingat sadari bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang amat agung pada anda. Tanda kehamilan, nikmat besar. Hadirkan, besarkan nikmat ini. Tetap senantiasa bersyukur, Alhamdulillahi Allah. Artinya syukur ini begini maknanya. Kalau orang bersyukur biasanya tambah dekat kepada Allah yang punya duit sering bawa rezeki ini. Syukuran istri saya hamil, Alhamdulillah, benar syukuran, nyebelah kambing, nyebelah sapi, nyebelah kerbo, nyebelah ayam, goreng telur, ngasih hadiah fakir miskin, terserah, tidak tentunya. Harinya kapan? Boleh sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, empat bulan seperti yang terjadi, habis tujuh bulan boleh, setiap hari boleh. Ada empat bulanan enggak boleh katanya, tujuh bulanan enggak boleh, bukan budaya Islam. Terus budaya siapa yang dilakukan orang Islam? Itu adalah syukuran kerana 4 bulan itu waktu ditiupnya roh Sehingga seorang bapak dan ibu berharap agar roh setelah ditiup roh ini semakin selamat Maka Melakukan sedekah agar ditolak balak Agar anaknya sempurna Enggak boleh 4 bulanan ya ah, Habis itu Sudah 4 bulan sehari boleh enggak? Enggak boleh lagi Ini adalah orang usil, pusing sudah Habis itu 7 bulan, ada lagi 7 bulanan Tujuh bulanan adalah sesuatu yang, itu adalah satu kebiasaan yang dihubungkan dengan makna amal baik yaitu sedekah. Karena tujuh bulan itu umurnya bayi itu setelah tujuh bulan sudah bisa dilahirkan, sesar apa, e, prematur, apa itu ada batas-batas, setelah tujuh bulan itu seandainya dikeluarkan bayi itu bakal hidup insya Allah. Artinya sudah mendekati kelahiran itu. Jadi dengan memohon kepada Allah, dengan bersedekah semoga anaknya selamat. Cuman ya kalau bersyukur benar jangan cuma 4 bulan, 7 bulan dong. Ada sebagian orang setiap malam Jum'at. Eh malam Jum'at fitnah lagi, kenapa kau khususkan malam Jum'at? Pak malam Jum'at itu banyak orang libur gitu loh. Kau repot kadang-kadang orang urusan hari ajib. La ta khusul Jum'ata bil ibadati. Jangan kau khususkan malam Jum'at dengan ibadah. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya enggak ngususkan pak sempat, saya malam Jum'at mau apa? Ya sudah saya tinggal, saya ganti malam ahad, enggak boleh juga. Tidak ada hadis yang Jangan kau khususkan hari ahad di ibadah Tidak ada hadis yang membitah juga Bukan hari ahad Tidak ada hari Jumat Hari ahad yang senggang Keluarga bisa pada datang Baca Quran Baca Zikir Baca Salawat Boleh? Baca Salawat yang banyak Saya ingin membaca Salawat 2000 kali sehari Karena istri saya hamil Bagus 1000 kali 10 Wah hebat kita baca seribu seperti baca sepuluh kali seribu kali sepuluh sepuluh ribu. Kan Rasulullah yang menyatakan mansola alayhi marotan mansola alayya marotan sallallahu alaihi bia ashron yang bersalawat kepadaku sekali Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Allah bersalawat sepuluh kali. Barangkali ini adalah ibadah yang murah, gampang, meriah. Wah oh, hebat manfaatnya. Jadi anak cerdas, anak pinter, anak solek, hebat, boy. Ini adalah karena solawat kepada Rasulullah. Banyak solawat, baca Al-Quran ya di saat anak sudah ham, apa? Di saat hamil, mulai ada kehamilan, mendekatlah kepada Allah. Pertama tadi apa? Agungkan nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang kedua, perbaharui maksud. Pengen apa kamu? Pengen anak yang Seolah lihat, mulai dari memilih nama. Angen-angen nanti sekolahnya di mana. Ya, ini apa pendidikannya. Ini akan ada angen-angen itu niat Allah tahu. Ini nah, diperbaharui, ingin jadi anak kayak apa sih? Ya, ini kalau lupa, ini, pokoknya begini loh ya, koidahnya. Kalau orang itu mau ke Palemanan, tidak boleh lupa ya, naik motor ya. Kalau lupa belok kiri ke? Kesambi rusak kan? Jadi waktu naik setiap perempatan inget ndak? Mau ke Pale terus lagi perempatan Pleret terus lagi karena inget. Jadi inget tujuan itu loh yang penting, Mang. Ini terjadi dunia memperbaharui niat. Cuman kalau urusan dunia gampang orang kalau mau kesana pasti nyampe ya. Inget terus. Lah pengen punya anak soleh kok lupa? Pengen punya anak soleh nanti. Jadi sekarang inget terus di saat mulai memilih pasangan, mulai hamil deh ini. Hamil inget, saya pengen punya anak Soleh, waktu lahir saya pengen punya anak Soleh, waktu mau nyekolahkan saya pengen punya anak Soleh, ini terus Gak boleh lupa Kalau lupa belok kanan sampai ke sambi, Gak nyampe, jadi inget terus berbaharu ini Orang sering lupa Pengen anak apa Jadi langsung tulis kalau di halaman Kamu pengen punya anak kaya Siapa atau kaya apa? Kaya, Kayak siapa gitu mulai dari memberi nama sampai nanti mohon maaf di saat kelahiran sang anak pemberian nama itu ada maknanya tidak cukup nama baik enggak cukup memberi nama yang baik tapi itu namanya siapa harus ada namanya mah baik tapi yang diinget yang joget namanya bagus yang joget kan namanya bagus juga ada ya jadi kalau anda memberi nama anak anda itu bukan masalah nama itu bagus ditemukan di koran atau sebagaimana. Siapa nama ini? Itu doa. Misalnya kalau namanya Salman karena ingat sahabat nabi Salman al-Farisi. Hebat. Kenapa kau beri nama Salman al-Farisi? Dia adalah orang ajam dari Persia, tapi begitu cintanya dengan ahli bayt Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan Salman minna ahli bayt. Salman itu seperti ahli bayt. Wah diberi nama Salman. Satu lagi namanya Salman, tapi gara-gara nonton film kemarin, Salman bubar tuh niatnya, jadi ingat, biarpun namanya sama, tapi beda hati kita itu karena apa? Nama ini penting, mulai dari kelahiran ya, tadi apa? Mensyukuri, mengagungkan kenikmat, perbaharui ini masa keinginan anak itu, perbaharui kita itu pengen anak seperti apa? Terus diingat saya pengin anak kayak apa, Kalau boleh ditulis, aku pengin anak seperti ini. Aku pengin anak seperti ini. Tulis terus. Ma. Anak kita harus kayak gitu loh ya. Ditulis di depan pintunya itu misalnya. Bukan gambar pemain bola atau artis bukan itu. Saya pengin anak seperti ini. Atau barangkali ya gambarnya seorang alim, seorang syekh. Semoga anak kita kayak ini. Diingatkan terus. Jangan dengar orang, wah gambar haram ini urusan lain lagi ini. Baik gambar ini biar ingat, ini orang soleh anak kita harus kayak gitu ini penting kayak begitu sehingga anak kita nak siapa itu nanti dedek harus kayak itu orang alim baik lain ketemu nanti jadi apa Memperbahar, uh, memperbaharui angan-angan kita pengen anak seperti apa kemudian yang ketiga adalah memperbanyak ketaatan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu ini jadi ada tambahlah kalau kemarin baca Al-Qur'an cuma satu lembar, sekarang jadi dua lembar. Kalau kemarin tidak pernah ya kadang bacalah. Dikit-dikit, karena apa? Ada istri saya lagi hamil gimana? Sehingga biasanya tidak bawa Al-Qur'an, eh di tasnya sekarang ada Al-Qur'annya. Sudah ada kemajuan, biarpun akhirnya tidak sempat-sempat lumayan masih niat itu. Kalau tidak sama sekali berarti tidak niat itu. Niat tapi baca Al-Qur'an. Yang punya hafalan-hafalan, baca solawat kepada Rasulullah SAW yang banyak ya. Oh Rasulullah yang paling murah meriah bu. Barangkali apalagi di pasar lupa enggak bawa Quran, mau hafalan enggak hafal, bisanya Allahumma Muasalih ala Taala Muhammad perbanyak itu. Wah dijamin itu nanti insya Allah. Karena Rasulullah yang Allah sendiri yang menjamin. Wallahi Yusliyal, Wallahi Yusliya, Wallahi Yusli. Allah adalah yang, yang bersalawat wa malaikatahu wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya untuk apa? liyukhrijakum minal dhulumati ilan nuri untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya jadi dengan membaca salawat sekali Allah bersalawat sebuluh lah salawatnya Allah itu apa? mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kemudahan makanya kalau orang punya kurang rezeki banyak salawat istrinya bikin sebel, banyak solawat yang banyak. Jadi cerah nanti istrinya, suaminya kok oh, baca solawat kepada Rasulullah. Apalagi sebentar lagi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita ingatkan sebulan lagi Maulid Nabi. Ayo kita tingkatkan sekarang sudah mulai gasnya sudah diangetin sini nih. Kalau naik motor sudah mesinnya sudah diangetin, nanti Maulid Nabi ini momen lebih dahsyat lagi padahal tidak harus nunggu nanti, sekarang harus kita tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah tapi nanti bersama hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ayo kita tingkatkan sesuatu yang luar biasa tambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dari masuk, orang yang lagi hamil, banyak solawat yang banyak Adapun masalah baca ayat, saya ingin baca surat Yusuf biar anak saya ganteng yang ya itu insyaallah husnudzon ya diukur-ukur dulu lah. Allah maha kuasa. Tapi kalau bapaknya begitu, ibunya begitu, kira-kira keluar bagaimana nanti ya. Husnudzon, ah ganteng akhlaknya. Jadi bukan harus surat Yusuf yang dibaca adalah ya Al-Qur'an kalau bisa. Surat Yusuf boleh dibaca, surat Maryam boleh dibaca agar menjadi wanita yang kalau anak perempuan menjadi anak yang menjaga diri. Boleh. Surat Muhammad wah hebat lagi, anak-anak. Semuanya surat hebat, Al-Quran hebat semuanya. Jangan pilih ini, pilih itu. Semuanya dibaca kalau bisa. Target selagi hamil ini, aku harus hafaz sampai tiga kali. Hebat. Dua kali hebat. Satu kali hebat. Dua kali setengah hebat. Tak baca Al-Quran, gimana pengen punya anak soleh? Ini ada aturannya. Berikan kepada Allah yang banyak, Allah akan kasih. Membayarnya dikit minta gede, aneh ya semakin kita banyak berikan untuk Allah Allah akan kasih ibadah yang banyak kemudian yang keempat adalah kurangi hal-hal yang mengundang maksiat atau kemaksiatan kurangi tubuh di ruang tengah itu loh sinetron kurangi ada anak kok malah hobi sinetron ditinggal suami, mules-mules mules, -mules. mules. kalau ngaji nonton sinetron khusyuk, oh kalau ditanya anaknya gimana nanti, pengen punya anak yang soleh, bohong tuh, lupa tujuannya, belok kanan, tadi itu ya, ingat ya barangkali namanya manusia sesaat-sesaat ya untuk mencari hiburan ya kelas-kelas tapi hiburan yang halal ya, sinetron yang membangun, sinetron yang ini, kalau sinetron merusak ini Masya Allah Tonton, menonton TV, banyak rusaknya tapi kalau harus memilih, memilih acara yang bagus mungkin acara dakwah, atau acara kesehatan ini penting ngurangi, bukan itu saja kemaksiatan, mata jelalatan kemaksiatan yang lainnya, semua orang tahu tentang kemaksiatan yang terjadi pada dirinya sendiri tidak perlu disebut kita kembali kepada Allah, mengurangi kemaksiatan kalau ada kemaksiatan yang masih sering dilakukan minta kepada Allah ya Allah, kenapa aku masih melakukan itu Jangan sampai gara-gara kemaksiatan ini menjadikan sebab anakku tidak benar, ya Allah, minta terus, sadar. Maksiatnya lancar jaya, ingin punya anak soleh, gimana? Ini perhatikan, kurangi kemaksiatan. Kemudian setelah itu yang kelima, jadi kurangi kemaksiatan maknanya luas, telinga jaga. Itu loh bu, kalau ngomongin orang sambil mengambil tukutu itu, kurangi itu. Gunjing itu paling asyik. Gunjing orang, ngedengki sama orang. Jadi bukan maksiat dohir saja, maksiat batin. Apalagi orang, halim, orang hamil itu banyak berubah. Emosi itu Masya Allah, dikit-dikit marah. ya, Dikit-dikit marah. Ini biasanya mengundang. Sehingga orang itu kepada orang hamil sering maklum. Kalau ada orang hamil perilakunya lakunya nggak benar itu kadang-kadang apa? Biasanya bawaan bayi, padahal hawa nafsu tuh bawaan bayi bagaimana? Hawa nafsu, bawaan bayi ini masa ini kan suatu berarti bayinya nih bakal jadi kayak Veron tuh bagaimana? Bawaannya kok jelek-jelek begitu ya? Kalau bayi soleh kan bawaannya baik-baik ya, kok bawaan bayi itu bisa ditekan karena memang ada fisik, ada sesuatu yang kurang nyaman karena tidak sehat sehingga mudah tersentil emosinya itu ya, dikit-dikit marah wajar akan tapi tetap biarpun bagaimana kita berusaha untuk bisa menahan emosi biarpun dalam keadaan hamil jangan beralasan nih bayi ini paling buat alasan kalau minta pada suaminya alasannya bayi ini bang ini bang ini tolong belikan ini ini ini wah ini alasannya bayi ini dedek buat alasan sampai urusan urusan seperti itu tadi baik kemudian yang ke terakhir yang ke lima yang kelima itu hadiri tempat-tempat yang mulia. Suaminya atau istrinya karena itu membawa doa. Doanya orang banyak, doa sendiri kadang-kadang kita itu banyak salah, banyak dosa enggak kebawa. Tapi di saat kita bersama semacam ini menjadi sebab doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini ada jaminan dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar Allah akan nurunkan rahmat Nah, saat ini rahmat yang kita cari, kita nanti apa anak yang soleh. Jadi rahmat itu oleh Allah, nanti dijadikan anak yang soleh berkat hadirnya orang tersebut di dalam majlis. Sebab janji Rasulullah, bahwasannya Allah bersumpah bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan memberikan rahmat kepada yang hadir. Jadi makanya kalau lagi bisnis, kok hadir di majlis, insya Allah bisnisnya berkah. Karena rahmatnya akan diarahkan ke sana. Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Sagab, waktu masa kecilnya ada sebuah cerita, beliau sakit. Umur uh, sakit umur uh, 28 atau apa sakit, bahkan menurut dokter sakit ini adalah sakit yang bahaya. Akhirnya gurunya mengisyaratkan bahasanya, Pergilah ke majlis ilmu dan niatkan untuk pengobatan. Karena Allah menjanjikan akan menurunkan rahmat sehat sampai umur beliau menjadi 88. Ini diantaranya. Kalau ada hadir majlis itu, Kemudian kok saya sudah hadir majelis kok masih sakit? Itu tetap dapat kemuliaan. Kalau tidak tambah sakit lagi nanti yang lainnya. Jadi usulkan kepada Allah hadir majelis. Makanya kalau dalam keadaan hamil bisa hadir majelis. Hadiri majelis. Kalau tidak suami yang hadir majelis, ketahuilah barokah rahmat akan diturunkan oleh Allah kepada orang tersebut. Biasanya itu dengan dihubungkan dengan keinginannya, ingin rizki rizki, ingin anak. Karena Allah itu maha pengasih, memberi kepada hambanya sesuatu yang tidak pernah diminta dan yang diminta sementara kita ingin punya anak soleh ini termasuk sebab kita punya anak soleh ini saja kita lanjutkan pembacaan kitab Haikam kita sudah sampai kepada hikmah atasi ahwat thalathun hikmah yang ke-39 telah musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi 'ulumikum fid amin ila anqal al hikmatu 33 tasiatu wa 33 La tarfa'anna ila ghairihi hajatatan huwa muriduha 'alayka. Janganlah sekali-kali engkau mengangkat Mengangkat di sini mengadukan ilahairihi kepada selain Allah hajatan tentang sebuah hajat. Kalau kau mempunyai hajat, jangan sekali-kali engkau adukan kepada selain Allah. Kalau kamu punya masalah, jangan sekali-kali engkau adukan kepada selain Allah huwa muriduha alaika ketahuilah sebab yang mendatangkan problem, yang mendatangkan hajat itu adalah Allah faqayyifayarfa' ghayruhu bagaimana bisa mengangkat menyelesaikan Gairuhu selain Allah maka nahwa lahu wadhi'an Padahal Allah lah yang menurunkannya yang mendatangkan hajat atau problem Kita artikan dulu man layastati'u ayyarfa hajatan 'an nafsihi Orang yang tidak bisa membebaskan tidak memenuhi hajat dirinya sendiri. Fakaifayastati'u bagaimana dia bisa. Ayyakuna. Bagaimana dia itu bisa. Laha an ghair. Ayyakuna laha an ghairihi rafian. Bagaimana dia itu. Dirinya tersebut. Bisa mengangkat hajat. Dari orang lain. Jangan sekali-kali engkau mengadukan keperluanmu, kebutuhanmu, problemmu, permasalahanmu kepada selain Allah. Sebab Allah yang mendatangkan problem itu kepada anda. Orang lain, orang yang sama dengan kamu, kata Ibn Atta'il Asakandari kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Orang-orang itu seperti kamu, dia itu membebaskan hajatnya sendiri juga tidak bisa, problemnya sendiri tidak bisa. Bagaimana engkau minta dibebaskan oleh dia? Kalau orang cerdas Disemprot Tiba-tiba lagi jalan Ada orang yang nyemprot pakai semprotan air Kita nolehnya kemana kira-kira? Hah? ke sumber ya, dimana yang nyemprot ya itu baru cerdas ada pak pos, ini gambaran saja untuk menjelaskan suatu ketika ada saudara anda dari jawa timur memberi hadiah bingkisan ada di situ bermacam-macam, ada baju, ada emas, ada antar, ada banyak macam-macam satu bingkisan ada pak pos datang ke rumah anda atau bagai apa, pengiriman ekspres itu yang cepat datang kepada anda. Setelah datang kepada anda memberikan itu semua. Siapa yang paling berhak untuk anda syukuri? Pak posnya atau yang ngasih hadiah? Hah? Hah? Ya yang ngasih hadiah dong ya. Jelas ya. Pak Bosnya paling kita cukup mengucapkan apa? Makasih Pak Bos Yang diingat, oh Allah adekku di Jawa Timur, kan begitu ya? Tapi urusan begini cepat paham ya? Sederhana Tapi kalau ada orang ngasih hadiah kepada kita, itu hakikatnya dari siapa? Allah, tapi lupa kalau sudah urusan dengan Allah Memang kalau urusan dengan manusia, cerdas kita ini Tapi justru urusan dengan Allah, kata ibnu Atwa'ilah dalam tempat lain, itu kita sering bebel ini kita hanya dititipi manusia-manusia, ini dititipi oleh Allah, ayo sampaikan ke si A, ah, kasih mobil tuh, bangun masjid tuh, bantu pesantren tuh. Ini urusan pemberian, jadi hakikatnya adalah Allah, tapi kalau urusan dengan Allah kita sering lupa. Begitu juga, kalau ada musibah yang datang, siapa yang kasih? Allah, maka ini menuntut orang menjadi sabar, karena semuanya dari Allah. Makanya kalau kita mendapatkan musibah atau problem pertama kali yang harus kita ingat adalah Allah lah ini cerdas. Tapi kalau urusan kepada Allah sering bebel. Kenapa udara ini panas? Lapisan ozon. Macam-macam ya bahasa bahasa ilmiah ya. Yang ngasih panas ini siapa? Kok kita selalu kita hubungkan dengan problem perubahan alam dan sebagainya ini? Kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena ada kebakaran hutan begini lalu menipisnya lapisan ozon dengan macam-macam. Jadi berubahlah alam begini sampai kemarau tidak pernah henti-henti beberapa tahun yang lalu. Sekarang ada perubahan lagi mau ngomong apa? Ayo ozon yang mana ini hujan gak henti-henti. Mana itu? Eh? Ada dulu waktu kemarau alasannya apa? Ada masalah alam ini. Sekarang hujan terus mau ngomong apa? Lapisan apa lagi ini? Jadi orang itu... Kita lupa bahwasanya semua itu Allah yang kasih. Jadi dalam keadaan kita mendapatkan nikmat, dalam keadaan kita mendapatkan musibah, kita langsung ingat kepada Allah. Ini yang harus dihadirkan. Jadi bin Ata'illah sekadar dengan kalimat yang sederhana itu mengulang kembali agar keimanan kita semakin kokoh. Sehingga kalau kita minta kepada Allah akan cepat dikasih oleh Allah. Sehingga barangsiapa yang sibuk untuk zikir kepadaku, maka Aku akan beri kepada dia lebih daripada orang yang minta. Allah tahu, maka sibuklah kita dengan Allah swt. Ta Allah tahu apa yang ada di hati kita. Pengen apa sih? Kami mah nggak bak tahu, tapi Allah sudah tahu apa yang terlintas di hati kita. Sehingga Imam Hadar pernah menyandangkan sebuah syair ya. Allah tahu, tahu tentang keadaanku. Allah tahu keadaanku, tapi aku berdoa ini hanya menunjukkan bahwasanya, aku adalah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak minta, Allah juga tahu. Jadi kalau kita minta, mintalah langsung kepada Allah. Dan kalau kita kepada manusia, tapi ingat manusia ini adalah sebagai perantara, Sebagai sebab yang dijadikan oleh Allah untuk sampainya rizki kepada kita. Sehingga orang itu bisa kuat benar ini. Sehingga tidak ngantungkan Sekarang urusan rizki. Ya Allah saya di PHK ini. Ya Allah saya dikeluarkan dari perusahaan. Jenggotan lagi. Nangis. Hah? Memangnya rizki dari kantor itu saja? Siapa yang mengatakan rizki dari tempat itu? Allah itu yang ngasih rizki itu hanya sebab saja tuh Bisa saja perusahaan itu besok hancur dan kau lebih kaya dari dia. Kenapa enggak aku sunnah kepada Allah? Sehingga enggak akan pusing dengan pekerjaan yang haram. Masa seorang Muslima bingung, enggak ada lagi pekerjaan kecuali itu. Eh Allah itu memangnya melarat seperti kita. Allah Maha Kaya. Dan yakinlah bahwasanya di saat kita menolak yang haram, pasti Allah akan beri yang halal. Ini yang sering lipat-lupa kita. Dan buktikan ini. Ini benar. Rasulullah ini memberikan jaminan selagi kita rindu kepada yang halal dengan menolak yang haram Allah tidak akan membiarkan tapi menolaknya beneran karena kita tawakal percaya kepada Allah ini pekerjaan haram aku tidak boleh mengambilnya bismillah oh dikirim oleh Allah yang lainnya tapi kalau bismillah ragu nanti di mana ya dapatnya ya tawakal tawakal di mulut hatinya ragu enggak ditolong oleh Allah ini yang perlu dibangun oleh Ibn Attaq alai s-Sakandari Makanya anda jangan ragu urusan pekerjaan yang penting halal Dan jangan hidup anda, jangan anda gantungkan hidup anda kepada perusahaan itu Atau PT itu, atau orang kaya itu, atau bos itu bukan Itu hanya hubungan sebagai sebab saja Bisa saja sebab diganti, anda menjadi sebab dia yang butuh kepada anda, bisa saja Nah inilah pengukuhan iman yang dihadirkan oleh Ibn Al Taillah sekian dengan hikmah yang sangat pendek ini, tapi sungguh luar biasa mengingatkan kita dan banyak hal kita sering lupa. Kalau urusan dengan manusia kita bisa cerdas, tapi kalau urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sering lupa. Ya ini kayak tadi orang memberikan hadiah kita gampang faham. Ya Allah ingat adiknya. Tapi kalau kita berjebak, tunggu kan? Pak Pos, masya Allah terima kasih atas hadiah yang sampai kepadaku Pak Pos, masya Allah Pak Pos, wah oh, sampai Pak Posnya diapa-apain? Bingung ya? Pak Posnya jadi bingung nih orang sakit gila tuh ya Pak. Lihat, sama Bos, saya makan di mana nanti? Kalau saya Bos keluarkan dari tempat ini? Lulu lulu, ontong Bosnya, ini tidak secerdas Pak Pos kalau bosnya sendiri raspa pos bilang orang ini gila. Saya cuman jadi sebab. Baik, ini kadang-kadang kita sering lupa. Ayo, kita hubungan dengan manusia hanya sebab. Itu menjadikan kita tidak gantung kepada orang. Sehingga bisa hidup mandiri. Tapi ingat, juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nasam yashkurillah." Berterima kasih kepada manusia ini kewajiban. Karena ada hubungan kita dengan manusia. Kalau kita tidak syukur dengan manusia artinya tidak syukur kepada Allah. Ini kewajiban untuk hidup dalam kebersamaan. Terima kasih. Kalau ada orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Orang jahat kita sabar. Ya. Ada keseimbangan nanti. Takkan tapi ini. Keseimbangan, keseimbangan ini dibangun kalau sudah orang hubungannya dengan Allah sudah benar. Kalau hubungan dengan Allah benar-benar benar, maka ketahuilah hubungan dengan manusia juga akan benar. Nah ini Allah menyuruh. La yu billahi malam la isminna malam yukrim jaroh. Maka na yu minubillah wal yamirahil wal yukrim jaroh. Orang yang cinta kepada, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia menghormati tetangganya. Laisa mina malam yauakhir gabirona tidak terkolong kalongan kami. Kalau tidak bisa menghargai yang kaya, laisamina malam yarham syohirona tidak termasuk golongan kami yang tidak bisa berkasih sayang kepada yang kecil. Mangkana yuminubillahi fal yamil akhirifal yukrim taifah yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Ini hubungan dengan manusia. Perintah dari Allah itu ada. Tapi itu semua baru benar kalau kita sudah membangun hubungan kepada Allah benar kenal Allah sehingga kalau sudah orang kenal Allah akan kenal hakikat hambanya tamu datang dengan rahmat seperti disabdakan oleh Nabi tamu datang dengan pengampir rizki keluar dengan pengampunan janji dari Rasulullah makanya kalau orang kenal Allah dia tidak akan tidak tidak akan bodoh akan hambanya Pernah suatu ketika Ibrahim Ibn Adham atau Malik bin Dinar Ibrahim Ibn Adham melihat satu orang dalam keadaan dia itu buta. Kemudian setelah itu tangannya terputus. Kemudian dia kena kusta. Dia tidak bisa melihat tapi hanya bisa berpikir menyebut nama Allah. Bersyukur terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Ibrahim bin Adham ini bingung. Dia dalam keadaan kena kolek, kena kusta, tangannya terputus. Sudah begitu kok masih mengatakan ada nekmat dari Allah, ini gimana? Dia masih bingung. Di saat seperti itu tiba-tiba sang orang tersebut ngomong, Ya Ibrahim, kenapa wahai Ibrahim, kenapa engkau bingung? Kok tahu padahal dia buta. Bagaimana kamu tahu kalau aku Ibrahim? Dijawab oleh orang itu. Setelah aku kenal Allah, bagaimana aku tidak kenal makhluknya jika aku kenal Allah. Jadi kalau orang sudah kenal Allah nanti akan kenal makhluk. Kalau sudah kenal Allah akan kenal makhluk, ini adalah makna yang tinggi. Barangkali tidak semua orang bisa memahami. Maksudnya kalau sudah kenal Allah, kenal makhluk. Kenal Allah, kenal makhluk maknanya luas. Yang kenal Allah tidak akan menyakiti tetangga, ini maknanya. Lebih luas lagi. Kenal Allah tidak akan dolim kepada istri. Kenal Allah tidak akan membiarkan si fakir. Kenal Allah tidak akan merengek kepada orang dengan berlebihan. Sampai seolah-olah tidak ada Tuhan. Hebat ini. Kalau kenal Allah lihat. Di saat dia kaya hebat. Di saat dia fakir hebat. Kenal Allah. Makanya kalau sudah kenal Allah. Pasti kenal hambanya. Bagaimana aku harus berurusan dengan orang kaya? Bagaimana aku berurusan dengan orang alim? Karena aku tahu. Bagaimana aku berurusan dengan si fakir? Bagaimana aku berurusan dengan orang jahat? Bagaimana aku berurusan dengan... Anak-anakku, ini kalau sudah kenal Allah, maka yang perlu dibangun. Makanya dari silsilah iben atau ilasakan dari mengenalkan Allah secara benar. Mulai kemarin diingatkan iben atau ilasakan dari ingat Allah. Jangan sampai kamu terpekur kepada sabab ini. Kita gambarkan seorang ibu yang anaknya sakit, hebat sekali ibu ini tergoboh-goboh pergi ke tempatnya dokter, mengantarkan anaknya ke dokter cari obat. Ternyata dia salah. Padahal semestinya yang didahulukan adalah Memohon kepada Allah Tapi yang sering kita lupakan itu Kalau sudah anaknya sakit demam 40 Bingung uh, Ke dokter ke rumah sakit nangis-nangis ya. Sudah wuduk belum bu? Belum Salat belum bu? Belum Doa belum du? Belum ah. Lupa kepada Allah Lupa kepada Allah Nah ini Seperti begini jika kamu butuh, maka mohonlah kepada Allah. Ini ada di zaman Nabi Musa, ada sebuah cerita. Gambaran orang lupa kepada Allah itu halus. Dia minta kepada Allah, salam minta kepada Allah, Ya Allah, aku butuh, maka berikan kepada aku kebutuhanku itu, Ya Allah. Kemudian dia dapat hatif suara. Setelah dia sholat, dia memohon kepada Allah ada hatif, hatif itu suara yang tidak ada rupanya. Pergilah kau ke pohon itu dan ambillah buah itu dan berikan kepada anakmu niscaya anakmu nanti akan sembuh. Akhirnya dia pergi ke pohon tersebut sesuai hatif itu adalah malaikat yang menyuarakan itu. Dia ambillah pohon itu apa buah itu lalu diberikan kepada anaknya lalu sem sembuh setahun kemudian anaknya sakit lagi apa yang dilakukan coba apa yang dilakukan pergi ke pohon lu salah ya mohon dulu bisa saja nanti tidak usah pergi ke pohon ambil air ini ya kita lupa lah ini loh kadang-kadang orang kalau sudah diberi oleh Allah suka lupa langsung pergi ke pohon tidak ngadu dulu kepada Allah lah ini yang sering dilupakan ngadu dulu dong kepada Allah baru nanti pergi ke pohon itulah yang dimaksud iman yang sesungguhnya oleh Ibn Athaillah As-Sakandari sudah sampai di sini saja pembacaan hikam yang ke-39 wallahu a'lam bissawab hadirin rahmatullah, untuk selanjutnya kami persilakan pada hadirin untuk bertanya langsung dari bapak-bapak tiga dan ibu-ibu tiga mohon disebutkan nama dan alamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak yang saya hormati Saya mempunyai dua pertanyaan Masalah pernikahan Bagaimana hukumnya orang tua yang Tidak merestui pernikahan anaknya Dan sampai tidak mengakui Anaknya sendiri itu sebagai anaknya Karena anak tersebut memilih pasangannya sendiri Padahal secara umum Pasangan tersebut itu sama-sama orang baik karena alasan orang tua itu takut karena kehilangan marganya ini hukumnya bagaimana orang tua tersebut terus yang kedua bagaimana hukumnya se atau tidak secara hukum dari golongan manusia muslim menikah dengan jin muslim ini secara hukum se atau tidak ini cuma sekedar Cara hukum saja. Nah kurang lebihnya, mohon maaf atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mersalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya dari Pegagan Kidul. Kapatakan. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah masalah bacaan patih hamakum itu. Masalah bacaan patih hamakum. Kemudian yang keduanya adalah masalah wali. Gitu. Masalah wali sekian saja Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wali, wali, wali, wali naik wali nikah okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dwinanta dari Sunyaragi salah sholat uh, sebenarnya sah apa enggak apabila sholat itu dilakukan di bis dengan kondisi duduk dan sudah mengambil air wudhu di saat di terminal karena perjalanan masih apa, perjalanan masih sangat jauh sekali sehingga waktu tidak memungkinkan karena eh, saya sendiri melakukan hal itu karena apa saya pernah ngebaca itu sholat itu bisa dilakukan dimanapun kapanpun dan di saat apapun ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Dari Pilang Yang ingin saya tanyakan Kalau disebutkan Majelis itu adalah taman surga Apakah di rumah kita juga Bisa dijadikan taman surga seperti ini? Mohon penjelasan Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lely dari Cideng e, Pertanyaannya ini adalah kisah nyata yang, yang diceritakan oleh salah satu teman saya bahawa e, ada seorang suami lalu punya anak lalu si suami itu bekerja di luar kota dan menikah lagi dengan istri yang baru di kota tersebut lalu punya anak juga lalu Eh, anak dari istri pertama dan istri kedua itu bertemu, akhirnya mereka menikah. Akhirnya mereka menikah tanpa eh, mereka mengetahui bahwa mereka itu adalah kakak dan beradik. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan punya anak. Eh, berjalannya waktu mereka baru tahu bahwa mereka adalah suami, eh, bahwa mereka adalah kakak beradik itu ketika mereka melihat foto ayahnya. Waktu pernikahan mereka enggak melihat enggak, tidak melihat ayahnya karena waktu itu ayahnya sakit keras jadi mereka baru tahu ketika ayah, e, mereka melihat foto ayahnya dan akhirnya mereka punya anak e, punya anak dan pertanyaan saya adalah bagaimana status anak tersebut gitu yang notabenenya ayah dan ibunya adalah seorang kakak dan beradik dan kondisi sekarang suami istri tersebut bercerai Uh, ya, bagaimana uh, anaknya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ada satu lagi ya, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lita dari Sindang Laut, bu ya, saya mau bertanya, apa hukumnya seorang istri mengugat cerai suami dengan alasan suami tidak mau diajak dalam kebaikan? Uh, sekian. E, pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sunnahal muhkim yang pertama adalah jika ada orang tua yang menghalangi pernikahan putrinya, bagaimana hukumnya? Ada dua, yang satu haram, yang satu tidak haram haram di saat orang tua tidak bisa mendatangkan pasangan untuk istrinya yang sekufu kedua putrinya sudah mendapatkan calon yang sekufu kalimat kufu ini penting harus dihadirkan itu disepakati oleh orang berakal semuanya sebelum orang yang beragama kufu itu semuanya diakui. Jadi kalau ada orang mengingkari kufu itu orang sakit. Kufu itu kufu itu adalah kesetaraan. Kalau orang tidak mengang, kalau orang menjatuhkan dirinya itu boleh saja. Seperti halnya seorang ratu putri raja menikah dengan tukang Ya Pak tukang cai, tukang sapu itu boleh haknya dia, tetapi dia boleh mempertahankan haknya, karena ini adalah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dalam pernikahan itu adalah keserasian. Kalau ada ruwatan wah ini diskriminasi, membeda-bedakan. Oh bukan Pak, gini saja saya mau tanya. Panjang orang baik kaya punya anak perempuan. Ya. Qufu. Kemudian ada yang melamar dua model. Yang satu kaya, baik. Yang kedua adalah larat, baik. Pilih mana? Yang kaya baik karena ada keseimbangan di situ. Anak kiai biasanya, biarpun itu kan tidak harus, ini kufu itu secara secara naluri, naluri sangat sesuai. Anaknya kiai biasanya pengen menikah adalah, anaknya sodagar, pedagang, itu kalau mau besanan sama, biarpun itu musuh, saingan bisnisnya, tuh lihat, ketemu itu nanti ya, wah ini bahaya nih. Mending di nikahkan saja anaknya dengan anakku lah. Ini padahal lihat, karena sebetulnya ada kufu yang dicari, kufu itu ada. Tetapi ada kufut itu tingkatan yang paling diutamakan adalah masalah agama. Termasuk nasab di dalam madhab kita Imam syafi'i diperhatikan. Madhab Imam syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik tidak menganggap masalah nasab. Jadi nasab tidak penting, yang penting orang beriman, akhlak yang mulia. Ini anaknya siapa saja boleh. Tapi karena kita madhab Imam syafi'i, tetap kita adalah dengan madhab Imam syafi'i. Tadi ada isyarat masalah marga. Marga itu barangkali adalah qabilah dalam istilah Arab. Qabilah. Wabila atau suku itu harus diperhatikan suku mulia hendaknya ia mencari suku yang semulia dia karena khawatir ada kesombongan dari pihak wanita sebab wanita ini yang dijaga kalau seorang laki-laki menikah dengan asal wanita boleh saja tapi kalau wanita mulia tolong kalau bisa dinikahkan dengan yang mulia khawatir nanti ada kesombongan anaknya orang kaya, wanita kaya, dinikahkan dengan orang fakir, takut tolak pinggang. Dijaga. Makanya madhab yang mensyafi'i itu madhab istikrah. Istikrah itu melihat kejadian. Banyak orang terjadi pembangkangan karena tidak keseimbangan. Yang satu kaya, yang satu melarat, ada merendahkan. Atau yang satu anak keluarga alim ini. Tetapi kalau ada orang menjatuhkan haknya, jadi keluarga baik, mulia, wanitanya pun rela, enggak apa-apa aku dinikahkan dengan siapa saja. Tapi berhak wanita itu menolak. Kalau saudara wanita dinikahkan oleh bapaknya kepada orang yang tidak sekufu, misalnya nasab. Mohon maaf. Nasab, mari nasab. Asyraf ahli bait paling tingginya nasab adalah nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasab kepada Arab. Kemudian nasab kepada ahliil ilm. Terus ini ada misalnya ada seorang dari ahli beid Nabi Muhammad SAW ahli beid habaib punya anak perempuan habaib ini ingin menikahkan anak perempuan ini dengan laki-laki biasa maka berhak bagi anak perempuan ini untuk menolak bagi anak perempuan berhak untuk menolak mempertahankan dirinya apa takut dia tidak mampu dengan orang bisa sombong nanti bahaya, dijaga ini nah, tetapi ingat Dalam hal-hal semacam ini Ini disepakati semua orang Ini secara umum ya Cuma nanti rinciannya Masalah ahli bayat Upayakan Wahai para habaib Kalau punya anak perempuan Nikahkan anak perempuanmu dengan habaib Dengan para habaib Karena ini punya makna yang lebih Kenapa? Jangan sampai Engkau itu berpaling dari Yang dikhawatirkan ada bentuk Ketidaksenangan Barangkali Wah repot kalau cari habaib yang baik susah. Ah, tidak mau saya. Lah, khawatir ini menodai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nanti yang lainnya juga begitu. Artinya apa? Nasab ini juga ada, tetapi semuanya itu yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad itu namanya hak. Di dalam masalah itu, hak itu artinya apa? Haknya anak perempuan untuk membela. Haknya bapak untuk membela. Lah, kayak tadi yang ditanyakan. Seorang bapak anak perempuannya mau menikah. Seorang bapak anak perempuannya mau menikah. Lah mau menikah dengan siapa ini? Kalau sekiranya menikah dengan kufu, sekufu sepangkat wajar layak. Sementara bapaknya kok tidak mencarikan hanya melarang haram bagi sang bapak. Wajib bagi sang bapak ini merestui. Kalau tidak namanya wali adil. Di saat ada seorang perempuan dipinang oleh satu orang laki-laki yang kufu secara agamanya skopu secara agamanya setingkat secara agamanya apalagi lebih tinggi lebih baik dari anak-anak kita lebih baik dari anak kita apalagi la kok ditolak maka orang tua ini hukumnya dosa namanya wali adl tapi kalau anaknya ngawur hanya karena jatuh cintrong yang penting aku mau nikah dengan dia enggak tahu ini keturunan siapa akhlaknya enggak benar wah ini orang tua harus bertindak keras di sini tapi bertindaknya yang rasional dong jangan hanya melarang tapi tidak memberikan kompensasi awas hati-hati orang tua kadang-kadang bisa melarang saja jangan terus bagaimana pak? pokoknya jangan Lah kok jangan gimana? iya pokoknya gak mau saya ya gak bisa tolong carikan kan begitu dong karena orang tua lah ini pendidikan nanti ya jadi pendidikan orang tua nanti terakhir adalah memilihkan pasangan ini tugas orang tua sebelum anak itu jangan dibiarkan anak milih sendiri kalau sudah terlanjur milih sendiri, salahnya sendiri karena dulu tidak pernah komunikasi baik, jadi itu kalau memang sang anak memang dia itu mau dinikahi oleh orang yang benar agamanya iya sepangkat kufu, maka orang tua kok melarang asalkan orang tua itu memang tidak punya pilihan lagi haram tapi kalau orang tuanya punya pilihan lagi, lah tidak haram diarahkan nak aku tidak mau dengan dia, kamu harus dengan ini pilihan saya yang diikuti orang tuanya Baik, ini adalah masalah. Kalau takut kehilangan marga, marga itu akan marga. Jadi marga itu ya mungkin suku ya, kadang bangsa kalau ada di Jawa ya, kalau di Jawa kan tidak ada. Kalau mohon maaf kalau di di daerah ya kalau misalnya dari kaum muslimin yang ada di Batak ada misalnya ya macam-macam ada kaum muslimin yang ada di sana. Kalau di Arab nanti ada misalnya ya uh, dari dari Arab misalnya uh, ya misalnya Abdun Al Khatiri ada Mimi itu adalah lah takut kehilangan itu maksudnya harus jelas dan dia berhak mempertahankan misalnya sama-sama Arab dengan Arab itu adalah wajar kalau dia menjatuhkan haknya misalnya wanita Arab mau menikah dengan yang lain orang tuanya setuju, anaknya setuju lah masalah ini masalah lain karena dia menjatuhkan haknya sebab harus dihargai, ada seorang wanita pada zaman Rasulullah itu oleh orang tuanya mau dinikahkan dengan orang rendah Ya Rasulullah ayahku memaksaku, aku memaksaku menikah dengan laki-laki yang rendah dan dia bakal terangkat dengan aku karena ini wanita Arab Wanita mulia hanya seorang bekas budak yang dimerdekakan, mau dinikahkan oleh orang tuanya dengan putrinya. Lalu ngadu kepada Rasulullah, kata Rasulullah apa? Dibilak Rasulullah. Lalu diingatkan orang tuanya, tidak boleh kau paksa semacam itu. Setelah itu wanita itu ngomong apa? Terima kasih Ya Rasulullah pun pada akhirnya aku nyerah, aku rela dengan ayahku. Aku rela dengan pilihan ayahku, hanya tadi aku tidak ingin bahasanya ke depan nanti ada wanita yang dipaksa semacam itu ini membela haknya wanita, di zaman Rasulullah, dan Rasulullah menghargai makanya di dalam hal ini, seorang wanita, seorang anak perempuan jika dinikahkan oleh orang tuanya dengan orang yang tidak benar dia berhak menolak bukan orang yang tidak dia cintai, ini problemnya orang yang tidak benar, dia tidak sholat, dia tahu, dia mabuk, dia tahu, dia ini, tidak boleh nolak dan mau, dan boleh dia lari tidak haram, karena apa? bakal dimasukkan kepada yang fasik. ini tahu pemabuk hanya karena, karena punya duit saja, lalu dituruti, na'udzubillah ini agak panjang karena masalah ini ada hubungannya dengan pernikahan. Agar tidak salah. Jadi orang tua ingat, jangan mempersulit pernikahan lah anak laki-lakinya atau anak perempuan. Yang penting ketemu agamanya selama dulu di zaman ini. Apalagi sudah anak berani ngomong sama orang tuanya, mau menikah, eh jangan ditunda sehari saja. Sebab apa? Bisa saja besok zina itu. Zaman ngeri. Jangan disamakan dengan zaman para bapak ibu. Zaman dulu itu zaman aman. Zaman sekarang segala bentuk tontonan membangkitkan syahwat masyaallah orang tua keras naudzubillah tanggung jawab dihadapan Allah Subhanahu wa taala semoga adik-adik kita ini selamat semuanya amin kemudian pernikahan seorang muslim dengan jin ini dibahas oleh Ibnu Hajar al haytami Ibnu Hajar mengatakan enggak enggak mungkin lain alam menurut Ibnu Hajar enggak mungkin bahkan Ibnu Hajar itu tegas kami paling senang dengan Ibnu Hajar ini aman Ibn Hajar itu mengatakan, kalau ada orang ngaku ketemu jin, jangan dianggap kesaksiannya, pendusta, selesai. Nah, Ibn Hajar, enak itu. Sebab kadang-kadang kalau sudah omong ini ketemu jin, besok ngaku setelahnya ketemu jin. Oh saya juga ketemu di sana. Oh saya pondok melihat jin semuanya. Wah kacau ini, sehingga belajarnya kacau. Ceritanya tentang jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin, jin enak kata Ibnu Hajar, kalau ada orang ngaku pernah ketemu jin, melihat jin maka katakanlah dia itu pendusta, tidak diterima kesaksiannya selesai Ibnu Hajar ala eh, hitami itu ya ah. sebab pohon bergoyang saja jadi jin nanti ya puhun pisang kelebat jadi jin ya temennya lewat jadi jin, kucing lompat jadi jin suara cicak jadi jin, kacau semuanya kalau menurut Imam Romli mungkin pernikahan antara jin dengan manusia karena jin ada perempuan, manusia ada laki-laki. Sebab kaidahnya pernikahan itu kan terjadi laki-laki dengan perempuan. Kalau jin kalau manusianya laki-laki, jinnya perempuan, ya secara syar'i mungkin karena laki dengan perempuan. Sebab syaratnya pernikahan apa? mempelainya haruslah Laki-laki, mempelai perempuannya harus wah. Enggak ada syaratnya, satunya manusia harus manusia. Enggak ada itu, enggak pernah ditulis ya. Jadi kata Ibn Hajar, itu mungkin. Loh kalimat mungkin itu tadi tanyakan Mungkin, belum tentu terjadi. Wah ini paling bahaya ini kalau sampai bisa dikukuhkan. Ada orang hamil di luar nikah nangis-nangis, aku dihamilin jin. Wah co nanti. Sudahlah paling enak Ibnu Hajar al-Haitami. Enggak ada tuh. Sudah selesai. Sudah jangan banyak cerita jin tuh. Orang jatuh naik motor karena belum bisa alasannya kena jin. Ya. Sudah saya kepleset. Saya gak hati-hati beres. Jin-jin dituduh terus nanti ya. Sudah jangan urusan sama jin. Pondok ini paling banyak urusan jin. jin sana, jinnya. Memang ada jin berlajar sama Rasulullah. Ada jin menjelma. Tapi jin menjelma. Ada. Tapi jangan semua diuruskan sama jin. Alamnya beda. Apakah tidak bisa jin menjelma manusia? Bisa. Zaman Rasulullah ada menjelma. Malaikat pun bisa menjelma. Terlihat duduk sama Rasulullah disaksikan sahabat Nabi. Tapi itu saat-saat tertentu. Tidak semuanya urusan jin. Jadi jin macam bahaya ini. Baik, ini adalah masalah jin. Mungkin menurut Imam Romli, tapi tidak terjadi. Mungkin. Kalau ibu hajar langsung cara kematian, enggak mungkin. Siapa yang mau naik dengan jin? Angkat tangan. <guluh> Baik fatihahnya seorang imakmum, kalau makmum membaca fatihah, fatihah itu wajib bagi imam, bagi makmum, bagi orang sholat sendiri. Kalau lagi sholat sendiri jelas fatihahnya sempurna, jadi imam jelas fatihahnya sempurna, jadi makmum wajib membaca fatihah sama. Cuma bedanya, makmum itu wajib membaca fatihah jika dia sempat menemui berdirinya imam sebelum rukuk waktu yang cukup untuk baca fatihah. Ini imam berdiri, Imam lagi baca surat lalu ada makmum Allahu akbar. Imamnya masih lama, ini cukup kalau membaca Fatihah, maka dia wajib baca Fatihah. Tapi kalau dia baru Allah, makmumnya baru Allahu akbar, imamnya rukuk, langsung rukuk, enggak usah baca Fatihah. Jadi kalau makmum itu masih sempat baca Fatihah waktu berdirinya imam, maka wajib baca Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah rukuk, ikut rukuk dapat satu rokaat, kemurahan jadi. Baik wali nikah, aduh, wali nikah ditinjau dari siapa maksudnya wali nikah ada wali mujbir yang bukan mujbir mujbir itu hanya bapak dalam matahari imam syafi'i kemudian ke kakek setelah bapak kakek tidak ada nanti bisa pindah kepada saudara pindah kepada paman, pindah kepada anak paman nah, Ini jadi yang menjadi wali adalah bapak dulu kalau tidak pak kakeknya, ini mujbir kalau tidak nanti saudara, saudara perempu, saudaranya anak perempuan bisa jadi wali setelah itu pamannya ya kemudian juga nanti ponak apa sepupunya nah itu adalah yang ashabah atau yang nasab situ wadi setelah itu kalau tidak ada semuanya dari paman dan anak paman tidak ada ada di kakek tidak ada semuanya enggak ada orang hidup sendiri dengan ibunya saja maka dia boleh dinikahkan oleh hakim wali nya pindah kepada wali hakim. Hakimnya saya enggak percaya hakim. Kenapa? Aduh, pokoknya enggak percaya. Baik. Nanti bisa mengangkat orang yang jadi hakim namanya muhakam. Bersepakat antara suami istri datang kepada orang soleh mengangkat wahai kiai, aku angkat engkau sebagai muhakam untuk menikahkan kami berdua. Diterima ya, aku terima. Maka langsung menikahkan walinya wali muhakkam tahkim namanya. Itu sederhana, tapi ingat urusannya urusan ridho orang tua harus di nomor satukan. Jadi kalau masalah menghalalkan nikah mensahkan pernikahan gampang, tapi ingat ridho orang tua. Baik tahkim itu boleh suami istri yang tidak punya wali, maka suami istri yang tidak ada walinya, eh calon suami istri yang tidak ada wali, lalu tidak mau dengan hakim, maka bisa mengangkat seorang kiai jadi muhakam, bukan hakim kiai, bukan hakim, tapi muhakam orang yang dijadikan hakim untuk dirinya berdua kemudian sholat di atas mobil boleh dan ini diajarkan oleh Rasulullah sholat sunat, kalau sholat sunat enak sholat sunat sebebas-bebasnya anda boleh ngadep kemana saja sah sholat sunat, ngadep ke selatan sholat sunat sempurna, mobilnya ke arah selatan wah kalau sini ke palimanan bisa 20 rokaat, 30 rakaat ini enak, Allah Akbar rokoknya merunduk, sujudnya lebih dang, lebih rendah lagi gak harus pakai sujud kalau di atas kendaraan itu enak di atas kendaraan kemudian kalau sholat fardu juga boleh, tidak ada masalah, cuman bedanya kalau sholat fardu itu, asalkan anda sudah wudu, dilihat anda menghadap ke keblat atau tidak kalau anda tidak menghadap ke keblat, sholat anda sah, cuman anda wajib mengulang tapi kebetulan anda naik kereta-keretanya ke arah barat, keblat anda adalah arah barat maka saat itu anda tidak perlu mengulang, koidahnya di dalam fikih semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya maka wajib diulang Menghadap Keblat syarat sahnya sholat Karena anda waktu itu sholat fardu tidak menghadap ke Keblat Anda tahu Keblat, Keblat itu di sana Tapi saya naik mobil ke sana Saya sholat Allahu Akbar, sholatnya sah, dapat pahala Cuma wajib diulang Kalau meninggalkan sholat, dosa Sholat biarpun menghadap ke timur, Allahu Akbar, enggak dosa Ini biasanya santri yang sekolah di Jawa Timur atau sekolah di Jawa Barat Naik kereta, lebur sholatnya, santri ini Subhanallah kalau santri libur yang lain bagaimana ini? Nah, terus ilmunya di mana? Sholat biarpun ngadep ke arah timur Allah wa akbar, cuman bedanya dia ngulang. Tapi dia tidak dosa lumayan tuh. Tapi kalau sudah ngadep ke kiblat, nggak usah diulang karena sudah terpenuhi syarat. Jadi semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya wajib diulang kecuali syarat nutup aurat. Kalau orang nggak punya aurat nggak punya baju, lalu dia sholat telanjang tidak usah diulang. Baik kemudian masalah majlis dikir, ya bisa di rumah dibuatkan majlis dikir jadi kuncinya majlis dikir itu semua tempat yang digunakan untuk berzikir itu namanya majlis dikir jadikan rumah anda adalah taman surga maka kalau anda duduk di toko jadikan toko anda raudhah min riyadil jannati idamah rodoh min jannati farta'u kalau engkau melewati taman surga maka anda lah engkau gembala dirimu senanglah engkau di situ. apa itu majlis dikir wa majlisul ilim untuk menuntut ilmu dan untuk berzikir. Tempat duduk yang Anda gunakan berzikir jadi taman surga. Begitu sebaliknya. Jadi tempat itu menjadi mulia karena siapa yang duduk di atasnya. Biarpun itu pasar tapi untuk berzikir menjadi mulia. Kemudian yang terakhir adalah baik. Seorang bapak, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan punya anak. Setelah itu pergi ke atas gunung dan itu yang bikin marah itu ya. Kalau nikah jangan sampai di atas gunung sampai di kawasan haram terpiahnya bagaimana? ini yang sering kita wanti-wanti, kawin dua itu ada aturannya, jangan asal menikah ya kawin dua ada tanggung jawab pendidikan dan sebagainya, memang dalam islam ada poligami tapi jangan dirusak, poligami poligami dalam islam itu harus adil, benar, pendidikan, nafkah, semuanya ini kawin istrinya satu di kota, satu di atas gunung, Ah, bengong nih, contoh ini ya satu di kota akhirnya kawin lagi di atas gunung akhirnya anaknya yang di kota ini lagi jalan-jalan ke atas gunung ketemu anak gadis di sana dinikahi ini contohnya padahal itu adalah saudaranya seayah, subhanallah. Maka pernikahan itu langsung kalau setelah tahu wajib divisah karena tidak sah pernikahan itu. Cuman karena waktu itu nggak tahu karena gak tahu itu di maafkan, ini jenis wati syubhat itu nanti dikatakan halal pernikahan itu tidak karena kakak adik tidak boleh menikah tapi dikatakan haram tidak boleh karena itu tidak tahu makanya ini jenis wati syubhat anaknya nasabnya kepada ya anak laki-lakinya dong tapi anak perempuan nikah dengan anak laki-laki, punya anak, nasabnya bener ibunya adalah adiknya Bapaknya adalah kakaknya secara nasab, karena diwati subhat. Tapi seketika itu wajib dipisah, tidak boleh ketemu lagi, tidak boleh berkumpul. Haram, karena langsung setelah tahu bahasanya itu kakak adik, wajib dipisah. Menikah lagi dengan yang lain, ada pun anaknya nasabnya benar. Setelah bapak subhat itu sah nasabnya, mohon maaf ini adalah contoh wati subhat itu begini. Ada suatu ketika, uh, mungkin ada orang mampir ke satu rumah, Kemudian waktu itu ya mungkin karena lupa atau lalai, lupa beneran ya. Mohon maaf bukan lupa-lupaan. Lalu tiba-tiba di situ ada anak gadis. Sama-sama lalai mungkin tertidur, terjadilah persenggamaan. Kalau lahir, kalau kemudian hamil, maka yang ada di perutnya sang wanita ini adalah nasabnya kepada laki-laki itu biarpun tanpa pernikahan. Karena apa? Subhat. Ingat bukan orang pura-pura tidur ya. Orang enggak sadar bener barangkali atau karena apa? Wallah alam. Mungkin, ya wati subhat itu adalah wat, wati satu persentubuhan yang tidak bisa dikatakan haram karena memang tidak sengaja ia melakukan itu dalam arti tahu itu tidak boleh dan tidak bisa kita hukumi seperti pernikahan karena memang pernikahan itu tidak ada, tidak sah jadi anaknya adalah benar itu anaknya sang bapak yang menikahi yang suaminya sebelum dipisah, ibunya adalah itu, wajar normal itu Cuman setelah itu wajib dipisah karena itu kakak adik tidak boleh kakak adik saling menikah. Kemudian kalau seorang wanita itu minta cerai ketahuilah bagaimana. Kalau sebabnya karena suaminya tidak mau diajak kepada kebaikan tidak salah maknanya kalau fasik. Misalnya cukup suami tidak melakukan sholat setelah diingatkan dan diingatkan dan diingatkan sah bagi sang istri untuk meminta cerai. Bahkan menurut sebagian madhab sudah tercerai sebelum minta cerai. Karena apa? Menurut Madam Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang tidak mau sholat karena malas-malasan, hukumnya kafir, murtad, terpisah dari istrinya. ini Tapi menurut Madam Imam Syafi'i, tidak sampai murtad. Tapi haknya seorang wanita untuk minta cerai karena kefasikan sang suami. Diajukan suami saya tidak pernah puasa Ramadan. Ini baru wanita cerdas suami saya tidak pernah sholat cerdas kadang-kadang ini wanita dungu tidak mau mengingatkan sudah begitu yang penting dikasih gaji diem biarin suami saya tidak sholat biarin suami saya tidak puasa Masyaallah, mau apa? ini tidak ada ketegasan makanya semakin jadi suaminya ah istriku diem saja biarin amar-maruh dan munkar. setelah istri mengingatkan kok suami tidak mau maka minta cerai baru itu adalah tidak disalahkan tapi kalau belum mengingatkan enggak benar sebab kita harus mengutamakan pembinaan daripada pembinaan sahan, itu ya dirawat dulu baru benar jangan langsung cerai-cerai cerai, cerai, cerai. Tidak. baik ini saja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad allahummarhamna wala tu'adzibna wansurna wala ta'dzulna wa'afina wala tumridna wa akrimna wala tuhinna wa, wa atirna wala tuthir alaina innaka ala kulli syai'in allahumma ya allah Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, Ya Allah. Apa yang kami dapat malam ini, Ya Allah. Jadikan ini bekal keselamatan kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, jagalah kami yang berbicara. Dan kami semua yang mendengar, Ya Allah. Ya Allah, jangan sampai apa yang kami ucapkan hanya di lidah kami, sementara hati kami tidak meyakini, Ya Allah. Ya Allah, apa yang kami dengar jangan sampai hanya di telinga telinga kami, tidak sampai ke hati kami, Ya Allah jadikanlah semua yang kau berikan kepada kami mendengar kebaikan, kebenaran yang kami dengar pada saat ini telinga kami ya Allah, anggota tubuh kami hati kami ya Allah dan sampaikanlah barokahnya majlis ini kepada anak-anak kami semua ya Allah sampaikan majlis kami majlis yang kami hadiri saat ini barokahnya kepada anak-anak kami yang ada di rumah anak-anak kami yang ada di jauh sana itu ya Allah Jadikan ini sebab penjagaan untuk anak-anak kami, Ya Allah dan ampuni kami semua, ampuni anak-anak kami. Ya Allah, Ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang hanya butuh kepada-Mu, Ya Allah. Cukupkanlah kami dari yang halal dari-Mu dan jauhkan kami dari yang haram, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemurahan-Mu, Ya Allah. Sehingga kami tidak merengek kepada hamba-Mu, Ya Allah. Dan jadikan kami sebab orang lain menjadi baik, Jangan kau jadikan kami sebab orang lain menjadi kau murkai Ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami Jika ada orang aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka Ya Allah Dan berikan kepada mereka kesadaran Ya Allah Ya Allah, ampuni dosa kami semua Ya Allah, jika ada orang yang pernah kami aniaya, kami dolimi Ya Allah Kami mohon muliakan mereka, angkat derajat mereka Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah dan ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami. Tutuplah aib orang tua kami dari mata kami dan tutuplah keaib kaum muslimin dari kami ya Allah dan bukalah aib kami di mata kami dan tutuplah aib kami di mata mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami Ya Allah, urusan rumah tangga kami Ya Allah, jadikan rumah tangga kami Yang indah, harmonis, masyarakat kami Jadikan kami masyarakat yang saling Mencintai karenamu, dan berikan kepada Anak-anak kami, saudara-saudari kami yang belum Menikah, Ya Allah, jaga kehormatan mereka Kemuliaan mereka, Ya Allah jaga kehormatan mereka Ya Allah adik-adik kami semua Ya Allah jaga kehormatan mereka di zaman yang sangat mengerikan ini ya Allah jauhkan mereka dari zina dan jauhkan kami semua dari zina dan mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat sihat dan, dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami cabutlah nyawa kami dalam keadaan korido dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami dalam keadaan kami beribadah Ya Allah dan semua orang yang saat ini Ya Allah dalam ada yang sakit berikan kesembuhan ambil khusus adalah Mariana binti Ahmad Hidayat dan semua yang sakit ya Allah yang sakit yang sakit yang sakit yang masih meninggalkan salat masih minum-minuman keras masih melakukan dosa berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah ampuni mereka dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah madidam tadan iman. iman ya Allah iman iman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin Wa waalaikumsalam waalaikumsalam wa sahbihi wa sallam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam